Seperti apa sih Orang hidup minimalis itu Dasarnya apa Yang pertama Kalian harus Mengenali gunanya Setiap barang yang kalian miliki Jadi Ketika kalian tahu gunanya Nanti kan kalian ngerti nilainya Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya mungkin gayanya mungkin apalah trennya, mungkin dan lain sebagainya kalau bagi seorang minimalis pertama-tama yang dilihat gunanya misalnya hp ini, hp ini tak kasih casing biar gak kelihatan mereknya meskipun teman-teman bisa menebak ini hp apa yuk, jelas hp murah Nah, tapi kan kita ndak lihat gayanya, ndak lihat mereknya, ndak lihat trennya. Yang dilihat apa? Gunanya. Yang penting kalau teman-teman WA bisa masuk, saya bisa baca, bisa jadi alat komunikasi yang efektif misalnya. Nah, itu yang dilihat gunanya. Saya ndak tahu ada ndak yang malam hari ini hadir dan misalnya HP-nya tiap tahun ganti dia merasa out of date kalau, wah ini sudah waktunya S22 kok saya masih S21 misalnya itu dia gelisah kalau begitu nah, ini kemungkinan perlu belajar minimalis jadi, memahami sesuatu itu dari gunanya pertama-tama baik, yang kedua hindari mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang nilai orang dari apa yang dia miliki. Wah, HP-nya terbaru ya, ini yang iPhone yang terbaru ini. Wah, ini yang Galaksi Z yang volt ini paling mahal ini, ini HP sekecil ini harganya satu motor misalnya. Terus kamu wah ini perlu dihargai orang ini? Enggak, engkau bukan barang yang engkau pakai. Wah motornya misalnya, Enggak, Jangan menilai orang, atau apalagi menilai dirimu dari barangnya. Banyak orang-orang besar itu yang sederhana sekali gaya hidupnya. Jadi itu rumus kedua Jangan menilai dari barang Wah bajunya branded terus ya eh. Nah itu menilai dari barangnya Yang ketiga Ini prinsip selanjutnya Ini nyambung dengan yang keempat Sedikit barang Itu sama dengan sedikit stres Sedikit barang Membuat kita lebih merdeka Tadi saya bilang Semakin banyak kita punya sesuatu Kan semakin repot Kemarin motornya Motor lama pitung Tahun 70an misalnya Itu kamu parkir di depan Kamar kos kosanmu semalam Tidak dikunci kamu santai, tidak khawatir, tidak stres Malingnya juga Barang kayak gitu Tidak imbang dengan resikonya Tapi kalau motormu Yang terbaru yang fresh, yang mahal lo. Kamu kepikiran terus. Waduh, ini motorku di luar. Jangan-jangan ada yang nyenggol? Jangan-jangan ada yang itu? Kalau kamu naiknya, eh, kamu kan juga agak hati-hati. Jangan sampai kegores apapun. Agak ah, kamu, ush, pokoknya hati-hati lo. -hati. Ah, stresnya banyak. Tapi kalau motormu motor lama kan, oh Allah kegores, kesenggol apa? Yang rugi yang nyenggol. Ayo, perinci kan begitu mikirnya kan? Kamu tidak stres. Jadi tidak kepikiran, isi yang biasa-biasa saja. Oke, cuma jangan dianalogikan pasangan ya. <tuh> Nyari jangan yang cakep-cakep pak, -cakep, biar tidak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja di mana-mana kita tidak khawatir. Apa ada yang mau? Ah, tidak ke situ ya arahnya. Ini barang-barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit. Yang kita miliki tambah nyaman Dan kita tambah merdeka Yang punya motor Ya harus mikir servis Mikir kadang ban bocor Mikir macam-macam Yang tidak punya motor tidak kepikiran itu Maka kalian harus jeli Kapan aku perlu motor Kapan tidak Kapan aku perlu mobil Kapan tidak Bukan berarti jangan punya motor Atau jangan punya mobil ndak? Coba kamu baca Guna tadi loh Yang nomor satu Kapan harusnya kamu saatnya Punya motor Misalnya Pak saya Antara kos-kosan saya Dengan kampus Itu paling sekitar 100 meter Nah Kalau 100 meter Apa penting mau punya motor Misalnya Tapi kalau ingin jalan-jalan Kemana-mana Ah sekarang Angkutan umum banyak ada trans Jogja Ada macam-macam Ada gojek Ada apa yang sekarang gak ada Misalnya Ini jadi kamu mikir guna Tidak sekedar mikir gengsi Tidak sekedar mikir tren Nah Prinsip yang kelima Kalau tadi Sedikit stres Lebih merdeka Yang kelima adalah Melepas keterikatan dengan barang iyalah misalnya kamu butuh motor ya tetap kalian jangan terikat dengan kepemilikanmu kalau bosoh jawonnya ya kalau kita punya harta punya dunya jangan kedunyan kedunyan itu sangat terikat dengan harta duniawi yang dia miliki Jadi, ya itu tadi kayak punya motor wah, kesenggol dikit, gores dikit itu rasanya dunia kiamat misalnya itu sangat terikat Wah kamu gak bisa tidur kamu. Wah, itu berarti kamu sangat terikat Dengan kepemilikanmu Mikirmu gak simple Kalau mikir simple gores Ya sudah dibengkelkan nanti kan beres kan? Itu kan sederhana Gak ruwet Kenapa kamu stres? ya karena kamu sangat terikat Sehingga mikirnya jadi ruwet Jadi panjang itu Baik Ya kalau bahasa kemarin Pakai istilah overthinking mikirnya terlalu ruwet, terlalu muter-muter sudah, simple saja Yo gores, ya dibengkelkan diputus, ya cari lagi yo, ini sederhana <laughs> kamu mikirnya terlalu ruwet oke, okay, berpikir minimalis pak saya kuliah tidak lulus lah ya, kamu pikir sampai stres, ya tetap tidak lulus memang jelas tidak lulus, ya diulang kan itu aja sederhana tapi kan kamu stres mikir berpanjang-panjang karena itu Wah kenapa ya tadi saya waktu presentasi kok tidak maksimal ngomong yang salah-salah Harusnya lebih bagus Ya sudah, sudah kejadian Ya besok diperbaiki lagi Tidak usah terlalu banyak angen-angen dipikir Kadang-kadang kan kita begitu salah ngomong saja itu menyesalnya sampai berbulan-bulan Ngapain tadi aku ngomong gitu ya Ngapain tadi Lalu sudah terlanjur keluar ya Kalau salah minta maaf saja Selesai Tapi kita sering bikin ruwet Sesuatu yang simple Nah pelajaran dari sini Lepaskan keterikatan Biar kita tidak terlalu terikat Sehingga untuk hal-hal yang tidak penting Kita terus jadi baper Terus, nah ini jadilah penjaga pintu yang baik Maksudnya jadi penjaga pintu yang baik itu yo. Barang keluar atau barang masuk itu kita harus sangat hati-hati Penting tidak sih aku beli barang ini meskipun flash sale, meskipun serba seribu cuma seribuan meskipun Apa aku harus punya barang ini? Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak Gunanya apa yang kamu beli itu? Wah wow, ini lumayan loh pak kaos ini seratus ribu dapat 6 ada yang mana beli itu. Begitu nyampe kamu kaget aduh kaosnya kok kayak gini mau dipakai opo ya tidak malu akhirnya nggak dipakai cuma numpuk saja di kamarmu atau kamu pakai tidur saja kalau ada temanmu datang cepet-cepet kamu ganti. Nah itu kenapa karena kemarin kamu mikirnya tidak panjang kamu bukan penjaga pintu yang baik jadilah penjaga pintu yang baik. Jadi kamu pikir penting enggak sih aku beli ini? Harus enggak sih aku beli ini? Apapun itu. Bahkan mungkin termasuk hal-hal yang menurutmu ini buku loh Pak misalnya. Penting enggak sih buku? Sekarang kan banyak buku-buku yang online yang bisa langsung diakses. Penting enggak sih kamu beli buku yang fisik misalnya bukan yang online? mungkin bagi sebagian penting pak karena saya tidak nyaman kalau baca di hp atau di tablet saya nyamannya ya ada fisiknya sementara bagi yang lain oh tidak pak saya nyamannya ya online saja kamar saya sudah tidak cukup diisi banyak barang repot saya ya sudah nah ini kalian mikir gunanya maka kalian menjaga pintu itu ya filternya gunanya tadi tidak mentang-mentang ada yang baru Kemudian nikmati ruang Nikmati ruang itu Kalian bisa bahagia Kalau mampu menikmati keti ketiadaan Kekosongan, ketidakpunyaan Jadi dalam hidup kita itu Kalau kalian maunya isi terus justru sulit bahagia Justru kalian harus latihan bahagia dengan tidak Nikmati ruang. Tak kasih contoh ya, ada cerita masyhur sekali banyak orang menganggap ini ceritanya Nasrudin Hoca. Jadi satu ketika ada tetangganya datang. Tetangganya ini sumpah stres hidup ini rasanya kok masalah banyak sekali. Datang ke Nasrudin. Dia tanya, "Wahai Mullah, ada tidak nasihat buat saya Biar hidup saya ini nyaman, lega itu Kata Nasrutin gini saja Kamu beliau ayam 5 Terus kamu pelihara di dalam rumah Wah, Beli dia ayam 5 Dipelihara di dalam rumah Tambah sumpek dia Yo, Gimana enggak sumpek oh, Di rumah kemana-mana ketemu ayam Belum kotorannya Datang lagi ke Nasruddin, gimana nasihat sampean saya tambah sumpek ini Oh kalau sampean masih sumpek, beliau kambing, dua saja, nanti pelihara di dalam rumah lagi Bukan, Karena yang ngomong mulanya ya, ya sudah, mungkin kemarin memang belum, masih proses Beli dia kambing dua di dalam rumah, ayo tambah stres lagi dia Oh ya ketambahan kambing apa lagi, tambah jungkir balik dia Datang lagi ke temannya, Samen ini gimana? Tipsnya kok tambah ruwet gini, tambah lama lama. Oh kalau masih belum, ah ini puncaknya. Samen beli sapi. <guruh> taruh di dalam rumah. Wah seminggu kayak gitu, wah tambah potong banting dia. Nah akhirnya datang lagi, yes gimana ini mulah? Kalau yang terakhir ini tak sukses, ya berarti Samen memang tak pinter. Saya tak mau lagi konsultasi. Kata mulah. Nah sekarang saatnya. Kamu keluarkan sapinya, jual lagi yes, Akhirnya sapinya dijual Begitu sapinya dijual dia merasa Alhamdulillah agak lega sedikit Karena sapinya sudah keluar Datang ke mula Lumayan mula, sudah agak lega sekarang Oh bagus, tapi ya masih belum, masih sumpek Oke okay, kalau masih sumpek, kambing yang dua tadi kamu jual lagi Kambingnya dijual Sekarang tinggal ayamnya, tambah lega lagi dia Nah terakhir ingat demulan ah, Yang terakhir kalau kamu masih belum lega juga Ayamnya kamu ambil kamu jual Begitu ayamnya dijual Sekarang rumahnya longgar lagi Tidak ada lagi binatang di rumah Senang dia bahagia Alhamdulillah nyaman sekarang hidupku Nah ini dia belajar apa? Menikmati ruang padahal sebelumnya kan sudah begitu. Sudah enggak ada apa-apa, tapi dia enggak bahagia. Kenapa dia enggak mampu menikmati ruang? Sebagian besar kita menganggap bahwa wah, rumah saya ini belum ada apa-apanya loh. Mebelnya mebel kuno, terus apa, apa? Terus kita biasanya merasa minder kalau enggak punya apa-apa. Padahal di antara jalannya kita untuk bahagia itu kita bisa menikmati ketidakadaan kekosongan. Jadi justru tidak punya itu ringan Kayak tadi tidak punya itu bebas stres kita merdeka Jadi ayo mampu menikmati ruang Kemudian selain menikmati ruang Ada prinsip menyukai tidak harus memiliki Nah hmm. ini kamu sering pakai ya <laughs> Iya. kamu sering begitu ya. Oke, okay, ini kan yang paling sering kamu pakai kan prinsip ini menyukai tidak harus memiliki. Ini biasanya kalau sudah ditembak terus ditolak kan ilmu ini keluar. Jadi sini loh, kita itu terbiasa ingin punya apa saja yang kita sukai. Padahal tidak harus memiliki, kita sudah bisa menikmati itu. Misalnya, wah saya senang es krim, Pak. Kan tidak harus kita beli mesin pembuat es krim. Itu namanya menyukai, tidak harus memiliki. Wah, saya senang Pak ayam yang crispy itu, oh, terus... Tidak cuma beli ayam crispy, Kamu mati-matian ingin beli panci Atau apa yang bisa Bikin ayam crispy. Akhirnya kamu beli beneran pancinya Tapi begitu mau bikin, ah repot amat Beli saja ada Terus barangnya cuma Numpuk di rumah, di kamarmu Pak ini alat perebus telur loh pak. Efektif sekali, gampang ngerebus telur Terus kamu beli, tapi terus kamu lah ngapain beli terus direbus repot-repot kalau di warung tinggal ngambil selesai jadi kita sering punya prinsip kalau suka ya beli saya seneng sekali dengan jus pak Wah terus kamu beli juicer untuk ngejus juice itu tapi ya sering gak dipakai kamu sukanya pulang dari kampus ya beli aja jus pinggir jalan selesai akhirnya barang numpuk nah itu yang dimaksud ya menyukai gak harus memiliki Ya kalian senang baju-baju bagus kan Tidak harus terus beli mesin jahit Jadi tidak harus kamu khusus desainer Jadi menyukai tidak harus memiliki Tidak ada hubungannya dengan pacaran ini. Ayo, Meskipun yo, bisa kamu pakai Baik ya Jadi ini prinsip Ini ternyata ini prinsip luas Universal kamu kemarin ngertinya hanya untuk itu Ternyata yang hidup itu memang Menyukai tidak harus memiliki Terus Bahagia dengan cukup Ya hidup ini memang harus pas Tidak lebih Tidak kurang Lebih itu tidak enak Ada tugas ekstra Kurang juga tidak enak Berarti ada yang tidak terpenuhi Ayo latihan bahagia dengan cukup Cukup dengan parameter guna tadi ya bukan parameter tren bukan parameter gaya dan lain sebagainya Kalau HP edisi jadul cukup untuk segala macam kepentinganku hari ini ya sudah Kalau laptop lama sudah cukup ya nggak harus beli laptop baru Kecuali memang, Pak saya ini kan Mahasiswa IT Pak, saya Mahasiswa teknik informatika, kalau laptop Kayak gini tidak cukup Pak, iyo beli Berarti yang cukup Jadi cara berpikirnya begitu Mainnya diguna Bukan gaya Ini prinsipnya Jadi ayo latihan Bahagia dengan cukup